Pengen dengar suaranya Putra Iwaka Wuh, Luar biasa sekali kita bertemu lagi Jadi mas-mas dari Putra Iwaka Harap sabar tunggu ya Semuanya lagunya sudah terkonsep Ada satu-satu ya Kali ini kedua kalinya bareng bersama Monata Bersama Putra Iwaka Satu buah lagu berpati Vision saya minta tepuh tangannya buat monata di sini mana dong luar biasa sekali kita bertemu ini ya sudah berapa kali Mas dua kali tahun depan tiga kali ya he ya